Nadi Santoso Bisnis Wisdom MidraBisnis Misalkan Pada pagi hari Ada orang datang kepada Anda Ketika Anda bangun dan bilang Saya kasih Anda 15 juta rupiah Dan nanti jam 10 malam Ketika Anda mau tidur Akan saya minta Sisanya berapa やんす uta and t pake, pole and h ambil parangnya, a t o l e and h ambil、si、apapun yang s u a and e l i tingan uang itu, si sa uangnya akan sai mintak bali s muanya. maka apayang and e lakukan p a a haritu. sayaya, kin and e akan m a n faat kan lima l s u t a ini, n g a n s a i a i n y a munkin pa i and akan m m b l i s s a t u k p r l o a n s hari hariti rumahapistu a c u t a munkin siang and akan l i a r a n g y a n g Sudah Anda harapkan dari dulu Mungkin sorenya Anda akan menanamkan uang itu Sebagian untuk beli sesuatu yang bisa Anda pakai Untuk kepentingan Anda di saat yang akan datang Sehingga pasti nanti pada malam jam 10 Uang itu relatif habis atau sisa pun sedikit sekali Tapi tidak akan Anda kembalikan kepada saya Berapapun yang ada Tapi Anda habiskan sebisanya Pertanyaan saya berikutnya Kalau Anda pagi ketika bangun diberi waktu 15 jam hari ini Untuk Anda habiskan Apa yang Anda lakukan Banyak orang menyanyiakan waktu Ketika temennya datang Dia ngobrol sesuatu yang tidak penting Habis dua jam Keluar lagi minum kopi, ngerokok istirahat Ngelihat pemandangan, tidak ada gunanya Padahal pekerjaan masih menumpuk Hilang lagi tiga jam Sudah enam jam atau enam juta yang hilang Kalau Anda compare atau Anda bayangkan Dengan uang 15 juta sehari Nanti jam sepuluh Anda sudah waktunya tidur dan tidak bisa kembali lagi waktu yang sudah Anda lewati sehari ini selama 15 jam itu. Maka mitra bisnis Karu kita berpikir dengan konsep lama yang bilang time is money ya kita boleh berpikir bahwa kita sebenarnya harus mampu menghabiskan waktu kita dengan cara yang paling baik sebaik-baiknya sehingga 15 jam kita. Ketika bangun jam tujuh dan tidur jam sepuluh malam, dapat kita manfaatkan yang sebaik-baiknya kita investasikan untuk kepentingan yang menguntungkan, yang paling membawa hasil buat kita. Mitra bisnis, berapa yang anda buang setiap hari? Coba anda pikirkan kembali dari sudut pandang ini. Saya harapkan anda bisa lebih menghargai lagi waktu anda dan membuat hidup anda lebih bermakna. Ketika bangun jam sembilan, tidur jam sepuluh malam. 15プラシャミトゥスペンアトアンダーハビスカンテングアンチャーラーヤンターバイクウントゥケイトゥパンアンダー。ミトラビジネス、サヤタナティサンドゥソテングアンビジネスウィステムアンダータバッマンア .com。